バギア anama、リーインマーパー、マンハマティア、ウィリアウィリアンサ m ーラーリコータ、トリトア a ガニャ、ヤンディラランイトウ、バングマイバジア a アイトウヨンイスウィアムニャディカ a ザイアイトウロン。レビューバッディアーマナント i t u d i k e トウ、ポカンドマイバジア、タピコミシャニアオランブカ、コスチュ u d a h t e r a n g t e r a n g a n o r a n g m a u u n t u k b e r d o a y a Dipersulit ya, saya udah, gak, saya udah gak tau lah, itu orangnya berimanya n kayak apa, itu aja.、Parah. Terima kasih, Bapak Arifin, ada penelpon selanjutnya, Bapak Richard. Iya, aneh aja tuh wali kota Bogor itu, kenapa itu orangnya? Aneh, beneran, e h Maunya dia ditangkap kali itu. Iya, itu aja. Terima kasih, b a Pak Richard, sudah ada Bapak Sandy. Siang, Pak Sandy. Halo. y a silakan, Pak. Halo. y a Pak Sandy, silakan. Ya, inilah gambaran bangsa ini, Pak. Jadi, tidak hanya di Bogor, di seluruh Indonesia ini adalah gambaran bangsa kita yang katanya kita p a s a s i l a Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bapak s a n d y Siang, Pak Adri. Siang. Silakan, Pak. Iya, kalau saya juga dengar yang sebelumnya juga aneh banget. Ini wali kota k e n a p a mesin. t Apalagi dia u d a h Katanya kawin dengan anak yang paling kecil lagi. Wah, ini sungguh menyusahkan ini. Tau besar diurus tuh、eh, yang lain-lain gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadri. Ada Bapak Arifin. Halo? Halo, Bapak Nurdin. Ya, halo. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ah, ini, ah, Bapak Wali Kota, c a y a d a t a n g ke Tanjung Beruk j a l a Engganau k t u Saya j a sama Meskip. sampingan t u h ada kerukunan terus menerus tidak ada gangguan s e k a l i kedua di jalan m e s t i k a l d o m i s i k a l dengan gereja katolik itu selalu akur akur s a y a tidak ada masalah apa sentimen sentimen masalah obat obat hasil k u a t b a g a m a apalagi ini ya di bogor ya kalau bisa itu pun lah yang sudah ada ini kerukunan beragama itu di indonesia itu adalah patut dan layak dijalankan itu i d a k ada m e n g e k o l i tuhan terima kasih bapak nurdin どうもありがとうございました。 m e r a k a t n y a ya, di negara Arab aja masih bisa di... yang、uh, apa, negara Islam masih bisa mendirikan gereja. Perlu disimak, Pak Wali Kota, tolong pelajari lagi. m e m p a t n y a terima kasih. Pak Jojo, selamat sore. Selamat Silakan, Pak Jojo, kalau menurut saya ya, ini kan masalahnya sensitif. アンカーティーティーティーティーティーティっティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ n ティーティーテとーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ Nah, cukup e r b u t u h gitu kan, asal ngomong, g i t a aja, Bu、Cepat、terima kasih,、ya. Pak Jojo, yang berikutnya Pak C.F.M, selamat sore halo, halo Pak Hendri s i l a k a n Aduh masih ada berpikiran gitu,、ya. tapi bagus juga sih, tapi saya c u m a simpulin aja, sebentar ya ini kalau misalnya kerajaan, bisa lah mereka mengintervensi gak boleh, n gak boleh, tapi ini kita ke publik, rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, semuanya rakyat yang menentukan jadi jangan カナキテネカ o カナオ i ノ i スモニアウトノミジャリムジャリジャ a カジャカチル u ュシャカンディキ a ネサモニア、ティダダガ a ャラ u ャカチル、ティダダ a b e ラジャカチルとモナントカンディ i ティラボレインディアテ i ラボレイト、サイモンドコン、ジャンアナネ a ト、ワオフンデュ a ラ a Ibu カナキテネカン、レポビカンドネシア、ボカンカジャン、イトアイア。イブイビー、スラマン l a h Manusia Buddha Arab Anak Kualap itu namanya itu dia Saya bilang dia Kualap Dan Buddha Arab Itu aja Selamat so, sore Pak Agus Assalamualaikum. Ya s i l a k a n Ya ini kan masalah keagamaan bu ya.、Uh, jadi kita tuh Sama-sama dewasa lah Menghadapi keagamaan kita ini Cuman yang saya sayangkan Kenapa seorang ulama Dibuat nama Sebuah gereja gitu loh itu aja sangat saya sayangkan. sebenarnya sih buat saya m e n e p r a t i Pak Aryo selamat sore. Ya itu kalau menurut saya sebetulnya itu bupatinya itu r a s i s Itu g a k boleh begitu. Kalau pancasila itu jadi m e s i n y a dikasih izin itu. Kalau memang keberatan diomongkan dan masyarakatnya dirunding. サウナさんは。Ya, nah kalau masalah setuju anaknya Pak Kiai itu bagus, memang dia harus begitu ya tapi juga harus perhatikan juga masyarakat di kota sensitif, apa enggak masalah ini kalau ada gereja, di jalan yang namanya Kiai Haji gitu kan, kurang pas juga mungkin ya, tapi kalau y enggak usah d i p i k i r i n lah, mungkin ganti ganti wali kota besok, s udah coba ajukan lagi gitu loh, kalau memang masih mau terus mau bikin gereja, terima kasih iya Pak Agung, terima kasih Bapak Wanabut, silakan iya selamat sore selamat sore ingat aja kalau hanya s e k e d a r berat terletak di jalan yang bernama seolah- seorang ulama ya kayaknya terlalu mengada-ngada ya apa apa tenda Bogor ini kenapa sih kalau kalau di jalan kalau jalannya itu namanya ulama terus nggak boleh ada gereja nggak boleh juga ada non-muslim tinggal di situ nggak bisa dong saya juga alhamdulillah muslim tapi ini terlalu mengada-mengada <tuh> ya terima kasih ini n ya pak ya di selamat sore silakan Iya, aku sih gini, gimana kalau、uh, ada jalan yang nama tokoh non-muslim di sana kan juga banyak gereja, banyak uh, masjid. Uh, kenapa harus、uh, masalah nama jalan dijadikan alasan wali kota yang, ya saya nggak tahu wali kota yang seperti apa dia itu. Terima kasih. Malam Pak Rudi. Selamat malam, Bu. Baik, silakan. Saya pikir itu wali kotanya harus d i g a n t u n Alasannya apa dia itu melarang gereja untuk dibangun Kok anaknya aja yang punya namanya mau dipakai aja itu n g g a k ada keberatan Itu alasannya enggak masuk atas di pinggir jalan Gila, itu, itu kan、lalu. orang buat ibadah、ya、kan coba lah kita dia sebagai ini apa istilahnya wali kota kan harusnya memberi santai bagus dong Jangan sampai ada saran gitu Kalau begitu aja nanti yang bawa p o k enggak nanti a d a ribut lagi ributin segala macam ribut itu. Oke.、Okay. Baik, Pak Rudi terima kasih komentarnya. Tahu di malam? Malam. Silakan, h、uh, Pak. Selamat malam. y、yeah. uh, uh, a inilah tanda atau bukti bahwa pemerintah atau negara belum melindungi kebebasan beragama dari、uh, warga negaranya, ya, warga n y a y a Karena apa? Secara hukum tidak ada masalah kan? Dan orang-orang、uh, ya, yang malah dekat dengan マサラニア、マサラナマヤ、モナマジャラン i パサジ i クレジャー、モディリカ、アサリジニア、シュガノ、スダンディモバン、アパルシタンジュー。カミバサローバラガマサダボーレシー、セガタジャガパンジャシーラ、イトロー、モンジューハクハクワガガガラジャン、キャピバサン、オラフィックバサンバラガマ、コディララン、キャピバサンバラガマ、コディララン、キャピバサンバラガマ、キャピバサンバラガマ、キャピバサンバラガマラガガマ。 Baik, terima kasih banyak Paul di komentar Anda Saya beralih ke Ibu Susana, selamat malam Bu y a selamat malam Ibu、mm -hmm. Silahkan、uh, Saya mau memberikan pendapat ya Memang、uh, n gak g benar tuh wali kotanya tuh cari-cari a l a s a n a j a Sebenarnya kan n gak g apa-apa Mau nama jalan apa aja juga n gak g jadi soal、uh, Dibangun gereja Mungkin ada unsur sentimen kali ya disitu Terima、mm -hmm. kasih Baik, terima kasih Ibu Susana, Pak Henra d malam Pak Henra d silahkan komentarnya Pak Iya sekarang kalau institusi hukum aja Sudah menyatakan oke、okay, Bu Dan wali kota melarang Berarti itu wali kota lebih hebat daripada institusi hukum itu Bu Satu menurut saya Bu y a n g kedua Gereja itu juga mungkin dia tidak mau istilah itu, Tidak sengajalah Untuk mau-mau bangun di jalan itu Pas kebetulan mungkin dia ada lahan disitu Nah saya pikir Apa sih masalahnya Nama jalan yang memang sudah Apa Uh, cukup baik nama、uh, ulama tersebut di samping itu nanti di situ ada tempat ibadah kan lebih harum bu. Saya pikir wali kota itu perlu dicermati ada motif apa dari baris melarang tersebut masih bu. Baik terima kasih Pak Hendra. Salam.、Uh -huh, silakan. silakan.、Uh, itu saya tidak setuju dengan、uh, ini ya wali kotanya. Wali kotanya ada motif seperti yang disampaikan Pak Hendra bu. Wali kotanya itu ada motif tertentu bu. s e a t u s n y a itu Kalau udah d i t e t u j u i secara hukum Taruhnya dilaksanakan ya Ini berarti ada diskriminasi di sini i u s a j Baik, terima kasih Pak Edwin Untuk tanggapannya, saya beralih kembali ke Pak r u d i malam. Selamat malam, Bu Iya, silakan Pak r u d i Saya simpel aja berpikir, Bu Di sini mungkin di, di inilah dituntut ketegasan pemerintah yang ada sekarang Hal-hal seperti ini Masih terjadi di Indonesia Jadi intinya kita ini belum merdeka secara sepenuh, sepenuhnya sebagai bangsa Indonesia. Dan ini buat m a s u k a n buat wali kota yang katanya itu memimpin daerah dan juga utusan dari pemerintah pusat berpikirlah secara jernih. Hiduplah sebagai orang yang bisa menerima keadaan orang dari sisi a s a m a maupun sosial dan lain-lain. Terima, Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. s i l a k a n Pak.、Kasih. Pejabat wali kota itu mendingan dicabut aja deh. Emang dia nggak belajar PPKN dulu, hak-hak orang beragama, Pancasila, ini dan juga、uh, ya.、Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Andi komentarnya.